Baik langsung saja artis yang satu ini dari kota Udang Sidoarjo ya Sudah cantik lincahnya bukan main Bareng bersama Boros Tim Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Kupala Pah